Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahilhamdulillah Al alladhi anzalal Al quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setiap Masjid An-Nidah TPI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah senang sekali di pagi yang sangat indah ini kami menjumpai anda semua dalam acara nikmatnya sedekah. Sebuah acara yang membawa sebuah inspirasi dan menggali potensi sehingga terbuka cakrawala hati kita untuk tetap dekat kepada Allah yang Maha Kasih. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya di pagi ini kami akan berikan satu tema kepada kita semua yakni sedekah dan hafal Al-Quran Dan sebelumnya kami mohon maaf Biasa acara ini dipandu dan diasuh oleh Ustaz Yusuf Mansur Tapi beliau sedang ada halangan, ada urusan yang harus beliau lakukan Sehingga digantikan oleh salah satu uh, kawan kami juga, guru kami juga Beliau Ustaz Ahmad Farizi Beliau ini Al-Hafiz 30 Juz Subha. Allah. dan beliau juga membawa santrinya nanti akan berikan kepada kita uh, satu testimoni yang Insya Allah penuh dengan keberkahan. Beliau usia 14 tahun dalam keadaan kondisi mata dengan tuna netra bisa menghafal 15 juz dalam 1 tahun. Tentunya ini sangat menarik untuk kita kaji di pagi ini, tapi yang pasti bahwa Dimanapun kita berada, kita saksikan siapapun yang hadir tengah-tengah kita akan membawa satu manfaat ilmu kepada kita semua. Dan pastinya pemirsa dan juga jemaah yang hadir di masjid Anida TPI ini, uh, Insya Allah keberkahannya sama, manfaatnya sama. Insya Allah nanti Ustaz Yusuf Mansur dalam waktu yang lain besok atau akan datang, bisa menemui kita dan sama-sama memberikan kajian seperti yang episode-episode sebelumnya. Nah, pemirsa dan hamba kasih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di awal saya kenalkan beliau. Beliau ini juga salah satu senior saya di Pondok Pesantren, dulu waktu di PPQ Ustadz ya. Jadi Alhamdulillah senang sekali ketemu di acara ini, jadi reunian lagi gitu Pak. Jadi memang dulu waktu saya senau ya, beliau ini ngajar saya Al-Quran Hadis. Dulu, dulu, ya, dulu. Ya. Jadi Alhamdulillah sekarang ketemu lagi, belajar lagi sama beliau. Dan beliau uh, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Cilin Ustadz ya. Khusus Jalan. untuk untuk untuk Pesantren Al-Quran Ustadz ya. Iya. Yes. Iya. Jadi bicara tentang sedekah dan hafal Al-Qur'an Ustaz. Kaitan keduanya itu bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alisina Muhammad. Hadirin oleh hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap Nabi diutus kepada umat-umat yang ada di muka bumi ini. Setiap Nabi mempunyai kemuliaan. Kemudian juga setiap Nabi diberikan kitab. Dan kitab itu juga masing-masing punya keistimewaan. Al-Quran 30 juz 114 surat Diturunkan kepada Baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memiliki keistimewaan Keistimewaan Salah satu keistimewaan Al-Quran ini Berbeda dengan Keistimewaan-keistimewaan Yang dimiliki oleh kitab lain Allah menjamin Al-Qur'an Bisa dihafal hmm. Oleh siapapun Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Bal huwa ayatum bayinatum Fi suduri alladhi na'utul alim Ayat-ayat Al-Qur'an Yang jelas itu Tertanam Di hati-hati orang-orang yang berilmu Siapapun yang ingin menghafal Al-Qur'an pasti bisa. Oleh karena itu juga di dalam surah Al-Hijr Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran Dan kami juga pasti yang menjaga Al-Quran itu Di sini Allah menggunakan lafad inna, kami Nah, biasanya kalau kami, kita ngomong kami, berarti ngikutin orang ya Nah, di sini juga Allah ternyata Bukan hanya Allah saja yang menjaga Tetapi juga makhluknya yang lain Yang bernama manusia Orang-orang pilihan Allah dapat menghafal Al-Quran Kalau kita compare dengan ayat-ayat lain, ketika Allah menceritakan tentang proses kejadian manusia, Allah menggunakan lafadz halak juga. Artinya kami telah menciptakan. Kenapa? Karena di situ ada keikutsertaan makhluknya yang bernama bapak ibu kita. Makanya Allah menggunakan walakod halak nul insan. Nah, kemudian dalam ayat lain. Allah juga berfirman, ketika Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, Allah menggunakan kata ini, sesungguhnya aku. Tetapi ketika mengangkat Nabi Dawud sebagai khalifah, Allah menggunakan lafad, Ja'alnaka, kami mengangkat kamu. Artinya bukan hanya Allah yang mengangkat, tapi juga umatnya Nabi Dawud mengangkat uh, Nabi Dawud sebagai Khalifah. Ya, baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan, kita akan saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini tetap dinikmatnya sedekah. terima kasih pemirsa anda masih setia bersama dengan kami dalam acara nikmatnya sedekah, bahwa tadi Ustaz Farizi telah menjabarkan ya artinya bahwa setiap nabi itu Allah berikan sebuah kitab dan masing-masing memiliki sebuah keistimewaan, ya. ada kata kami yang menarik tadi Ustaz, itu ya. kata kami melibatkan siapa aja Ustaz yaitu melibatkan para malaikat oleh karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran situ ada uh, apa namanya salah satu uh, malaikat yang ikut menyampaikan wahyu kepada Rasulullah bernama malaikat Jibril hmm, alaihi salam. Dan dan apakah setiap kita Ustaz, punya potensi untuk bisa menghafal? Kalau Ustaz bilang tadi bahwa setiap kita ini bisa menghafal. Yes. Mungkin ada satu-satu satu, -satu, -satu kehendak dalam diri kita Ustaz. Bapak saya kan bukan kiai. <laughs> saya kan bukan keturunan orang yang hafal Al-Qur'an. Yes. Mak Bapak saya aja belum begitu fasih bacanya. Apa saya bisa nih ngapalin Al-Qur'an Ustaz? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh santri-santri, dan bahkan e, halayat umum, apakah kita e, bisa menghafal Al-Quran saya bilang, saya ini makannya nasi juga hmm. kayaknya Ustadz makan batu kali ya <laughs> <laughs> enggak, makan Al-Quran makannya nasi juga, minumnya air juga hmm. nah, artinya setiap kita masih punya potensi untuk menghafal Al-Quran syaratnya pertama, himmatul aliyah yaitu cita-cita yang tinggi. Hmm. Kita berkeinginan untuk menghafal Al-Qur'an. Kemauan dulu satu. Iya. Nah, oleh karena itu kata Allah kalau kita sudah punya keinginan dan bersungguh-sungguh, kata Allah, "Wallazina <tuh> jahadu <tuh> fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa, ya, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, kata Allah, pasti kami tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Dulu waktu saya pertama menghafal Al-Quran itu satu minggu itu cuma dapat lima ayat. Usia berapa tu saat mulai menghafal? Lupa lagi. Ya. Lupa lagi. Ini pelupa juga nih Al-Hafidh. <laughs> <laughs> Tapi untungnya saya bingung. Saya ini termasuk orang yang pelupa. Tapi ketika ditanya tentang Al-Quran, Insya Allah bisa jawab. Hmm. Karena apa? Ya itu tadi balhua ayatun visuduri ladinakutulain. Allah hujamkan, Allah tanamkan di hati-hati kita. Itu terus metode-metode awal Ustadz bagi pemula yang untuk menghafal Al-Quran yang pertama memang harusnya mencari guru yang hafal quran juga Oh, kalau gurunya gak hafal, muridnya hafal kalah gengsi masa kata muridnya wah enak bener Ustadz kita ngapal dia cuman baca nanti lama-lama pinteran muridnya sama gurunya tapi bisa gak Ustadz kalau saja kita itu di rumah gitu ya Pak ya Ibu ya, Bu Bu, Bu. Uh, masih ada Bu, kayaknya pada tidur semua. <laughs> ya, Bu. Nah, misalnya nih kita habis sholat, ah kita mau coba ngafalin 3 ayat. Lalu besok ditambah lagi 3 ayat. Itu kemungkinan yeah. bisa enggak, Ustaz? Metode seperti itu, tanpa guru gitu. Kalau tanpa guru, kata para ulama, barang siapa yang belajar, belajar apapun, terutama belajar agama tanpa guru, maka gurunya setan. Nah, Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dihafal. Bacaannya, bacanya harus benar. Ya, panjang-pendeknya, gunahnya, segala macam gitu ya, yang berkaitan dengan ilmu, tajwid harus benar dulu sebab gini, kalau sudah dihafal, salah bacanya, ketika dibenarkan, itu sulit untuk dirubah ya, bapak-bapak nganggut-nganggut aja nah Berarti... kalau, kalau seandainya ini, Seth, bagi kita yang mudah-mudah mungkin iya, nah bagi seandainya orang-orang yang sudah tua dia ada kemauan yang Ustaz bilang tadi. Ada, oh, ada satu kemauan yang luar biasa. Hmm. Masih mungkin tidak untuk dia bisa menghafal. Nah, ini ada cerita nih. Nah, coba Ustaz. Saya diceritain sama guru saya juga. Nah. Jadi ada bapak-bapak sudah -bapak tua. Ketika saya ceramah, ya guru saya ceramah. Bukan saya, guru saya ceramah. Dia ternyata terketuk hatinya. Ingin menghafal Al-Quran. Waktu itu umurnya mungkin lagi game over. gitu. Berapa tahun Ustaz? sekitar 60 tahunan dia ngapalin Quran gitu kan dia tanya ke ustad ustad saya bisa gak? insyaallah bisa kalau Allah berkehendak, insyaallah bisa akhirnya dia ngapalin dikit-dikit ternyata hatam juga itu begitu hatam lapor lagi ustad saya udah hatam Qurannya ya alhamdulillah terus gimana ustad, yang namanya orang tua kan susah ngapal cepat lupa ya orang tua tuh gitu kan punya ilmu seperti itu. Susah ngapal, cepat lupa. Nah, saya begitu juga penyakitnya Ustaz. Jadi gimana nih? Bukannya kalau orang udah hafal Quran, dia lupa katanya dosa gitu kan? Kata Ustaz saya bilang gini. Udah aja serahkan sama Allah, Allah yang ngatur. Kita bisa hafal Quran, siapa yang nyangka gitu kan? Nah, oleh karena itu serahkan aja sama Allah. Eh, enggak lama dari situ dia meninggal dalam keadaan hafal Al-Qur'an. Nah, makanya nih sini kakek-kakek yang udah tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua ngapalin Quran. Begitu khatam Quran, nih hinggal deh. <lain> <tep> <tep> <tep> Tapi meninggalnya hostul khatimah. <tep> <tep> Mungkin indah banget itu saat ketika kita lantun, -lantun Al-Qur'an pas kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <tep> <tep> Allah angkatnya kita. Ya Ustaz, uh, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa Uh, ah, tengah-tengah kita bisa juga bawa salah satu santri. Oh, sebagai bukti kepada pemirsa juga di rumah bahwa siapapun bisa menghafal Al-Qur'an. Siapapun saja, Mereka. baik dia melihat ataupun tidak. Dan di tengah-tengah ini adalah salah satu santri beliau yakni Adinda Dian. Beliau khatam sudah berapa juz? Ha hafal hafal sudah 15 juz. Nah, berapa lama, Ustaz? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dia hafal bukan hanya ayatnya saja misalnya wa alladziina jahadu fii naalahdhi annahum subulana wa innallaha la bukan itu aja tapi kalau bapak dan ibu nanya coba baca surat misalnya uh, al-a'raf ayat seratus sekian bisa jawab gurunya kalah <laughs> mungkin penasaran juga kita ingin tahu ya kepada adinda-dian mungkin bisa sedikit cerita uh, Maaf gitu ya, Adinda ini kan nggak nggak nggak melihat. Uh -huh. Tapi bagaimana bisa menghafal Al-Quran, Adinda Dian bisa langsung bicara? Ya, ya, silahkan, ya, silahkan, iya, silahkan, iya, langsung aja. Ah, saya tidak di nego, Iya, Adinda Dian silahkan. bisa cerita kepada kita semua bagaimana mula-mula menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> Alhamdulillah. Uh, pertamanya saya saya menghafal Al-Quran. Saya termotivasi oleh terang bertemu dengan orang yang merah, yang hafal quran <tik> Yang saya termotivasinya dari situ. <tik> Iya, ya, awak menghafal Quran, ketemu semua orang yang hafid, ya. ceritanya ini, oh, jadi saya itu perhatiasi, saya ininya cari pondoknya, akhirnya orang-orang bilang tu ada dia di apalah negeri dua, nih. dia pada dua negeri, ya. ya. pondok tafid, berhujung ya. ya. Ustaz Farizi. Oh ya, nah, Alhamdulillah. Gitu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu uh, Dinda Hadian bahwa kata Ustaz tadi kalau hanya kita sebut surah nama ayat itu bisa disebut bagi pemirsa juga kalau ingin tahu silakan nanti kita bisa bisa bisa sama-sama kita mengkajal Al-Qur'an. Di acara Nikmatya dan ini di line telepon 02187797000 atau di 02187798000. Baik Ustaz, uh, mungkin juga untuk, untuk sebagai awal gitu ya. Ustaz uh, Dinda Hadian Seandainya, seandainya saya minta kata tolong bacakan surah Al-Baqarah ayat 177. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Laysa al-birru an tu'nu yumakum tibal mashriqi wal mawri, Ayatnya panjang ini. Man aman bilahi wal-Yumul Akhir wal-Malaikat wal-Kitaab wal-Nabi, wa atal malala hubbhi dzawil Qurba wal-Yatama wal-Masakin wa Sabil. وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّسَقَانِ. Iya, baik itu salah satu ayat dibaca Lu Satian tadi. Ketika saya tanya, InsyaAllah Allah kita lanjutkan kembali lantunan ayat yang boleh baca nanti setelah kita dengarkan. kumandang ada yang berikut ini dan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Nah, setelah itu kita kembali lagi tetap di nikmatnya sedekah. tadi sebelum kita masuk kepada sholat subuh, kita dengarkan salah satu jamaah kita di hadian, subhanallah dia bisa membaca dan menjawab ayat yang tadi saya suruh baca ternyata bukan hanya ngaku-ngaku sebagai al-hafiz tapi betul diakui, kehafizannya dia karena banyak juga orang ngaku-ngaku saya loh hafal Quran loh ternyata ketika dicoba, belum juga dia tentu hafal juga, tapi subhanallah terus Ustadz bagi kita Ustadz orang tua, pasti dong pengen punya anak kayak beliau Pasti orang tuanya atau siapapun yang melihat Digetar hatinya, subhanallah Kita yang selama ini lihat mata kita Meseinkan baca Al-Quran Apalagi mau menghafal, tapi beliau Subhanallah, mudah-mudahan beliau Mengetuk pintu hati kita Untuk lebih mencintai Al-Quran dan merasa malu Dan haru kepada beliau, subhanallah Orang tua apa yang mesti dilakukan Ustaz? Apakah dengan bersedekah Juga bisa melahirkan Para hufaz, para penghafal Al-Quran eh, Saya pernah juga Diceritakan oleh salah satu guru saya, Kiai Abu Bakar Sofwan uh, Beliau adalah seorang Kiai besar di daerah Cirebon Beliau memberikan resep kepada saya, kalau pengen punya anak cerdas Dan hafal Al-Quran Yaitu katanya, kalau istri kamu sedang hamil, banyak-banyaklah bersedekah Kepada siapa saja, jangan dilihat-lihat katanya Terus pesan pesan itu saya kaitkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Akhiru min doa khair fa inna ka lata dari min ayifahin yukbal. Kata Rasulullah banyak-banyaklah minta doa kebaikan ya, kepada siapa saja. Kenapa? Karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah. Nah syaratnya kalau misalnya orang doanya, supaya ikhlas benar coba di pinggir jalan kalau kita ngasih cepean itu, itu sama pengemis doanya panjang benar kan ya Allah, Pak Haji berubah-ubahan selamat sampai tujuan, anaknya soleh-soleh banyak, eh diterima sama Allah siapa yang bisa menghalangi, nah kiai e, kalau gak salah, kiai mahfud dan anak anaknya jadi ulama besar semua jadi dia punya resep Ketika istrinya hamil, dia sodakoh kepada siapa aja. Sambil nitip doain anak saya yang masih ada dalam kandungan. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh doanya aja gitu. Eh, kejadian benar. Ketika dia punya anak, anak-anaknya bahkan jadi ulama besar dan salah satunya adalah ketua MUI. Nah, kakaknya ini ketika mengantar adiknya mesantren, nungguin, sambil uh, nungguin adiknya supaya betah, dia ngapalin Quran dikit-dikit. Setelah dua bulan, adanya betah dia khatam Qur'annya, dihafal itu. Karena apa? Orang tuanya senang bersedekah ketika apa namanya? E, ibunya mengandung anak-anak itu. Dan ini saya praktekkan. Ketika saya punya iya, saya baru punya anak satu sekarang umur 3 tahun setengah Itu saya praktekkan resep guru saya itu. Dan ketika anak saya baru berumur eh satu tahun setengah sudah hafal sampai surat ida ja itu surat apa surat? an nasser oh, bingung ya an nasser <laughs> orang <laughs> sini mah ngertinya surat ida ja masalahnya oh, usia 3 tahun itu surat? waktu satu tahun setengah satu tahun setengah? Uh -uh. udah bisa baca? belum ah, belum kan udah jadi bisa jadi bisa dengar dari pendengaran itu dia praktekan gitu ya uh -uh. sumbahan eh uh. tapi yang celakanya sekarang Udah ngerti nonton TV yang apa lagu-lagu. Oh udah. Lah. <laughs> Itulah anak-anak cerdas Ustaz. Baik Ustaz ada penelpon, silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Rahmatullah dengan Bapak siapa di mana? Bapak Adi di Jakarta. Bisa agak keras sedikit Pak, suaranya kecil sekali di sini Pak. Bapak Adi di Jakarta Ustaz. Ba oh iya, silakan Bapak mohon maaf kepada Ustadz saya mau tanya ya. tafsir dan terjemahnya mungkin surat Al-Taubah ayat 9 Ustadz terima kasih surat Al-Taubah ayat 9 ayat 9, ya silakan Ustadz waduh, nanyanya susah juga sebelumnya apa tuh bunyinya <laughs> kalau gak salah inna bayak murumah Allah man amana billah wal yawmil akhir wa qawmas salah wa ataz zakah. atau di atasnya itu wa innaka tu aimanah kalau enggak salah itu. Ya, yeah, hadian gitu. Ayat, ayat 9. Wah, pinteran muridnya. Bisa yeah, lanjutin di ayat ishtar. Ishtarau bi ayatil lahi tsamanan qalilan fa saddu innahum saa ma kanu ya'manu. Ya artinya apa itu Ustaz? artinya lagi, wah susah bener ishtarubi ayatillahi <laughs> tamanan kolila nah gitu kan, jadi kebiasaan ini berbicara tentang kebiasaan orang-orang kafir ya, baik itu musyrik ya. kafir Quraisy, atau ahlul kitab gak usah disebutin dah siapa ahlul kitab ngerti sendiri, kebiasaan mereka itu suka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit tapi ada nih, orang yang iseng kalau mafrumu khulafahnya ayat yang gak boleh jual ayat dengan harga yang murah berarti harus mahalin, mengelusat mahal-mahal katanya. padahal bukan itu yang dimaksud seberapapun besarnya materi dunia, bagi Allah kecil itu ya ya, wamal hayatu dunya illa mata'ul hurur bahkan, di dalam ayat lain Allah menjelaskan, kenikmatan dunia itu kecil Nah, makanya yang dimaksud istarabi ayatil lahi tamanan qalila fasaddu an sabil itu adalah orang-orang uh, yang suka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Walaupun dalam hitungan materi besar. Itu Konteksnya seperti apa itu, Ustaz? Wah, ini mah apa ya? Ya misalnya kalau misalnya lagi ini nih. Lagi dukung dokumen gitu kan. Oh, ngobelin ini pakai ayat ini ngejatuhin yang itu, nah itu, oh entah ya, supaya kasih duit gede, <laughs> ya. Eh lanjutkan tadi, sudah yang yang artinya oh, orang tua harus melakukan sesuatu untuk bisa anaknya hafal Quran nah, tadi sudah sedekah. Selanjutnya, ya. nah ada lagi, ini uh, mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca atau mendengar seorang anak kecil umur 6 tahun hafal Al-Quran. Kalau waktu saya Musabakoh di luar negeri. Di mana? Ya. Satu negaranya di mana? Yang pasti bukan di Indonesia. Oh, ya. <laughs> <laughs> ya, itu. Banyak anak-anak kecil hafal Quran. Nah, ada seorang anak di Iran, ya, hafal Al-Qur'an umur 6 tahun, bukan hanya hafal, tapi juga berikut nomor ayat seperti tadi. Dan hebatnya lagi, bukan hanya hafal nomor ayat, dia bisa menerjemahkan dalam bahasa Iran. Itu 6 tahun umur. Kalau kita sekarang apa? Udah hatam Qurannya. Yang mana? ya, Yang ikro. <guluh> ya, di wisuda deh. Kalau di sana, gak ada ikro-ikroan. Hatam Qur'an, baru di wisuda. Kalau kita, TPA. Apa namanya? Hatam, di wisuda. Apaan? Ikro. <guluh> ya, lumayan ikro juga ya. <guluh> ah, itu hebat. Ketika ada seorang yang bertanya, rahasianya apa sih sebenarnya? Uh, orang tuanya menjelaskan Bahwa kegemaran kedua orang tuanya Kedua orang tuanya pun hafal Al-Quran Ternyata Dan uh, dalam waktu satu minggu itu Dia menghatamkan Al-Quran terus Ibunya pun yang ketika mengandung itu Terus menghatamkan Al-Quran Setiap harinya ya Setiap minggu Nah kemudian Yang hebat lagi nih Yang mungkin harus dicontoh oleh ibu-ibu Ibu-ibu uh, kita kayaknya susah yang begini Ketika anaknya nangis Ingin nyusu ke ibunya Ibunya wudu dulu Oh, Kalau sekarang ya Allah Itu kalau WS-nya jauh Gimana satu anak nangis. nangis duluan nanti <laughs> Kalau mesti wudu dulu Ke Solo dulu Ya udah cari aja rumah dekat MCK <laughs> nah, Lanjutkan Ustaz. Iya, Jadi ketika mau menyusui anaknya Dia wudu dulu Jadi tidak menyusui Kecuali dalam keadaan Ha, berwudu Tapi pas lagi nyedot atau batal diwudu lagi tinggal dulu nenek Ustaz Mana? Misal lagi lagi nyusuh ini <laughs> Eh batal tut aja Pas lagi nenek diwudu lagi <laughs> Di bawah kali sambil wudu <laughs> <laughs> Ya baik ada penelapan lagi Ustaz Assalamualaikum Paling Assalamualaikum banget. Waalaikumsalam dengan Ibu siapa di mana? Agak keras sedikit Ibu suaranya Halo Ya silakan Ibu ini jadi terenggalek Pak Jawa Timur. Wah jauh. Ya. Oh ya, silakan Ibu. Luar negeri. Saya mau tanya Pak. Ya silakan. Bagaimana kiat-kiat kita biar sedekah kita itu bisa ikhlas gitu Pak? Mm -hmm. Ya itu sedekah tapi sepertinya kok masih ada rinya gitu ya Pak. Saya ingin tanya gimana kiatnya biar bisa ikhlas. Terima kasih. Ya. Saudara benar betul warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pertanyaan ya. bagaimana cara kita untuk menjadi orang-orang yang, yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Karena keikhlasan itu memang memang susah. Nah, saya kan. juga belum bisa ikhlas. Ya. ya. Jadi memang harus dilatih terus-menerus. Yang tadi ayatnya wal ladzina jahadu finalanahdianhum. Kalau kita mau bersungguh-sungguh dalam segala hal termasuk ikhlas, itu Allah akan tunjukkan jalannya. Ya. ya. Nah, kemudian ini juga penjelasan tentang ikhlas. Ternyata orang-orang yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Nah, untuk ikhlas itu gimana, Ustaz? Latihan tadi. Oh, latihan. Nah, main bola supaya jago aja latihan. Ikhlas supaya jago latihan. Kalau ikhlas itu sendiri apa sih, Ustaz? Ikhlas itu artinya kan dari kholaso yang artinya suci, bersih. Gitu kan? Ah, kemudian makna ini berkembang jadi maksudnya bersih dari niatan-niatan lain kecuali hanya untuk Allah kepada Allah dan eh, apa ya dari Allah untuk Allah dan kepada Allah. Ya. Itu. Baik Ustaz ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya dengan ibu siapa di mana? Dengan Farida di Rabu Oh ya silakan. Ya aku punya masalah sebentar. Ada orang itu sedekah, kadang apa nggak ikhlas? Gimana cara mengikhlaskan itu? Iya, uh, bisa diulang lagi. Agak pelan-pelan suaranya. Gini, uh, kan aku cara temanku tuh suka sedekah. Ya. Tapi itu waktu tuh suka kasih aku grutu, itu aku oh, males sedekah, itu. gimana caranya biar anak-anak tuh biar dia mau sedekah gitu? Oh, gitu. Eh, ya, ada lagi? adalah itu sama gimana caranya jatuh hafal Al Qur'an ya baik terima kasih ya waalaikumsalam wr wa wb silakan apa pertanyaannya ah <laughs> iya <laughs> ya pemirsa mohon maaf di sini tadi agak agak kecil, kecil kita ada bata-bata mendengar -bata. tapi yang kedua kita kita tahu bagaimana menghafal Al Qur'an tadi kalau nggak hmm. salah kaitan dengan keikhlasannya pak ya iya, iya. ya pak Sampai. pak Eh, ya, kaitan dengan keikhlasan itu. Silakan. Ia. Ya. Jadi memang se seluruh amalan kita itu pertama baik di dalam fikih ibadah dalam fikih lain, ya lainnya itu pasti yang ha yang ditulis oleh para ulama adalah niat. Kenapa? Ya, kalau misalnya orang ibadah itu uh, ditanya, saya pernah ditanya itu, Ustaz, kalau saya ini kira-kira E, salatnya diterima enggak? E, belum tentu Tapi kalau misalnya ditanya, sah enggak? Saya bisa jawab syarat rupunnya itu udah terpenuhi belum? Sudah, sah Tapi kalau masalah diterima, urusannya dengan niat gitu. Sebenarnya niat ini enggak usah dibahasakan Tapi dilaksanakan Banyak orang ngomong ikhlas-ikhlas Tapi dirinya enggak ikhlas Nah, dalam kaitannya dengan menghafal Al-Quran Memang niat ikhlas ini harus juga, ya. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran bukan hanya dihimpun di dalam otak kita. Ya. Sebab apa? Otak kita ini seperti komputer bisa error satu waktu. Ketika kita pusing, wah, kalau hanya disimpan di sini lupa kita semua. Tapi Allah simpan di sini. Nah orang yang punya hati ikhlas, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk menghafal ayat-ayat. Semana Jadi kalau kita ngapol itu bukan simpan di sini saat, iya. Tapi di sini. Mungkin leburut, pas sedikit-sedikit ya. <laughs> Tapi mungkin caranya diulang-ulang gitu saat. Iya nah, iya. Ayat yang dia baca iya, iya. nanti siang dia baca lagi nah, dia ulang lagi. Itulah Baik, yang dilakukan Ustaz. Rasul. Gitu ya Sebelum kita lanjutkan kembali kajian kita Setelah ini kita akan saksikan Pesan-pesan berikut ini Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung Tadi sudah saya sebutkan nomor telponnya 021-87-797-1000 Atau di 021-87-797-8000 Dan kita akan kembali setelah ini. Baik Ustaz kita lanjutkan kembali Tadi setelah kita lihat Bagaimana metode kita menghafal, Terus pertanyaan selanjutnya begini Ustaz hmm. Bagi kita-kita yang punya kegiatan yang sibuk dengan aktivitas kita berangkat pagi pulang malam, masih ada gak cara untuk bisa menghafalkan Al-Quran Ustaz? ini memang realistis aja ya, mm. susah <laughs> gini kalau kita punya pacar, jarang diperhatiin punya istri, jarang diperhatiin kira-kira cemburu gak? Enggak, Ustaz. <laughs> kebangetan kalau gak cemburu nah Al-Quran juga begitu kalau jarang dibaca, jarang dihafal. misalnya dia udah hafal, jarang ngapalin lagi jalan-ngulang Al-Quran juga cemburu, dia pergi dari kita. Makanya kata Rasul, Ta'ahadul Quran, Fawadladhi nafsimu muhammadin biyadih, Ya gitu kan. Uh, Asyadu tafallutan. Jadi, uh, Peganglah Al-Quran dengan benar. hafalkan diulang-ulang. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu, Cepat sekali lepas. Dari mana? Dari otak kita, dari hati kita. Kalau kita lengah, lupa lagi kita gitu. Nah. Eh, oleh karena itu orang yang enggak memiliki waktu banyak untuk menghafal Al-Qur'an ada resepnya nih. Biar pahalanya sama. Cari orang-orang miskin. Biasanya orang yang ngapal Qur'an itu orang-orang miskin. Orang kaya mah mana mau ngapalin Qur'an, mending ngapalin lagu, ya. Jadi anak band. <s atlet> nah, cari anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, ini anak-anak yang di pesantren saya Rata-rata yang laporan ke saya, saya pengen ngapal Quran, ya terus, pasti saya udah tahu ujungnya, nggak punya dana. Nah, kalau kata saya, terusin ngapal Quran, tinggal di sini, gratis, bayarannya, jangan dipikirin bayaran, yang penting mah kalau ada dibayar, kalau dipikirin nggak dibayar bayar. <laughs> nah, Alhamdulillah, ada orang yang memberikan dana orang Singapura ini, memberikan dana untuk orang-orang yang ngapal Quran, kenapa? Karena dia berkeyakinan ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qosam uh, ujuri syaibun Barang siapa yang berbuat kebaikan kemudian kebaikan itu dia berikan kepada orang lain contohkan kepada orang lain walaupun dia sudah tidak berbuat kebaikan maka kebaikan itu pahalanya akan terus ditransfer kepada dia walaupun dia sudah wafat nah kan ada yang disebut sodakoh jariah gitu. sodakoh jariyah itu sodakoh yang mengalir terus pahalanya cara satunya adalah membiayai orang yang mau menghafal Al-Quran walaupun kita gak hafal Al-Quran sudah mem, apa namanya, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mau menghafal Al-Quran Masya Allah makanya saya santri ada yang datang silakan, silakan hafal Al-Quran jangan dipikirin makan mah. kalau lapar makan tak <laughs> ya, perlu dipikirin gak ya makan makan. <laughs> ada kaitan tentang sodakah azat. Artinya dalam Al Qur'an itu ada beberapa ayat yang bicara tentang sodako. Ada juga bicara tentang infak. Oh iya. Ada ada dua kalimat yang yang, yang berbeda di sana. Ada kataan fiku, ada kata sodako. Oh, itu perbedaannya di mana dan kesamainya apa Ustaz? Jadi sodako itu kan uh, di dalam Al Qur'an uh, ada dua hukumnya itu ada yang sunah, ada yang wajib. Tapi di dalam surah At-Taubah disebutkan bahwasanya sedekah yang dimaksud adalah zakat. Hmm. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ah, sedekah bermakna az-zakah, itu kan? Tapi di dalam ayat lain sedekah ya bermakna infaq infak itu berasal dari kata nafako, yang artinya punya dua lubang jadi eh, tikus biasanya kan lubangnya banyak, minimal ada dua lubang, orang munafik makanya orang yang bermuka dua nah, nafako ini juga bermuka dua, maksudnya gimana? dalam bahasa Indonesia ada istilah terima kasih, udah nerima dari Allah kasih lagi ke orang gitu. nah, ayatnya terdapat di dalam surah sabah Kata Allah wa ma Apapun yang kalian nafkahkan di jalan Allah Allah pasti ganti Ganti sama Allah Kalau tidak percaya berarti tidak percaya sama Allah Itu Allah yang berfirman Makanya jangan takut kalau ada orang sering bersedakah jatuh miskin Kata Rasulullah Ma nakosok malun min sodakotin baliasdad baliasdad baliasdad tidak akan pernah berkurang ya harta yang kita nafkahkan di jalan Allah kata Rasul baliasdad bahkan bertambah baliasdad bahkan bertambah baliasdad tambah lagi artinya apa tidak pernah ada ceritanya orang rajin sodakoh jatuh miskin ya. berani sodakoh Karena saya dokter <tuh> ditungguin. <tuh> <tuh> ya, terus gini Ustaz. kalau kita kerja dapat gaji. Iya, iya. Terus apa janji Allah bagi kita yang menghafal Al-Qur'an Ustaz? Oh iya. Jadi kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi disebut. Rasul pernah bersabda, "Inna lillahi ahli minanna. Inna lillahi azza wajjal" Uh, ahlina minannas sesungguhnya Allah azza wajalla memiliki keluarga dari golongan manusia nih senang enggak kalau kita diaku sebagai keluarga Allah jangankan ngaku sebagai diaku sebagai keluarga Allah diaku sebagai keluarga RT aja senang benar gitu kan ya bikin KTP gampang ada Pak RT itu di situ nah ini Allah berfirman sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia siapa mereka para sahabat bertanya kalum anhum ya Rasulullah siapa mereka wahai Rasul itu lalu Rasul bersabda hum ahlul Quran ahlul Allah wahhas yaitu orang-orang yang ahli dalam Al Quran mau bacanya mau hafal, mau ngerti maknanya dan mengamalkannya. Dia mereka itu adalah keluarga-keluarga Allah. Allah. Masyaallah kalau udah jadi keluarga Allah mah ngapain aja gampang hmm. ya. bahkan dalam sebuah hadis Allah akan memberikan hmm. persembahan yang terbaik kepada orang yang selalu zikir kepadaku dan selalu membaca Al-Qur'an. Sehingga Seandainya dia tidak meminta pun Allah akan memberikan yang terbaik. Tuh. Sekarang saya mau nanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. -bapak, bulan ini udah berapa kali khatam Quran? <SILENGALAAN> Kalau dengerin ceramah serius banget ditanya, udah berapa kali khatam Quran? Alhamdulillah saya udah bolak-balik Quran gitu. Iya. balik dia nyari amplop, nyelip <SILENGALAAN> dalam Al-Qur'an, bolak-balik. Quran dipakai naruh amplop sekarang. <SILENGALAAN> Ya Allah. Ya, jadi uh, mungkin mendekati Ramadan ini Ustaz ya. Jadi bulan Rajab ini ah, iya, iya. mendekati Ramadan mungkin banyak persiapan Ustaz. Nah, dari sekarang latihan. Ramadan itu dikenal juga dengan Syahrul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ya menerima wahyu. Dan kalau uh, bulan Ramadan itu khusus bertemu dengan malaikat jibril alaihi untuk apa? untuk menyetorkan hafalannya. Jadi hafalan yang sudah dihafal wahyu-wahyu ya, yang sudah turun dihafal oleh Rasul dan para sahabat. Kemudian Rasul nah, apa kalau kalau bahasa Jawa mah setoran, setoran Al-Qur'an, hafalannya disetorin. Ya, bukan supir angkot setoran gitu bukan. Kalau di pesantren itu nah, ngapal Quran, setoran gitu. Nah, Rasul ketika Bulan Ramadhan itu langsung bertemu dengan Malaikat Jibril untuk mensetar hafalan Qurannya. Tapi yang hebat, Allah sudah menjamin, kata Allah sanuko riuka falatansa. Itu, kami bacakan kepadamu ayat-ayat Al Qur'an falatansa, maka kamu tidak akan pernah lupa, tuh Rasul. Jadi ketika sudah hafal Rasul tidak akan pernah lupa, karena apa? Dijamin oleh Allah subhanahuwata'ala minimal kalau kita enggak bisa hafal Quran minimal bisa baca Al-Quran aku Islam nggak bisa baca Quran ya Allah <laughs> jangan ngaku deh ktp-nya ganti <laughs> saya pernah dapat SMS, Ustaz. SMS yeah. itu hati-hati membeli Al-Quran cetakan bla, -bla, -bla oh, karena iya. ada beberapa surat yeah. surah yang palsu itu uh, mendeteksi bahwa itu palsu atau enggak. Itu caranya bagaimana Ustaz? Nah, kehebatan Allah ya. Jadi sengaja Allah mengutus apa namanya? hamba-hambanya yang hafal Al-Qur'an dan janjinya itu wa innalahu lahasidum. Saya sering tuh nemu ayat-ayat jangankan uh, ayat uh, katanya diganti, tapi uh, harakatnya saja salah ketemu saya tuh pas lagi baca Pernah satu saat saya dengar ada orang baca. Ini belum hatam Qur'annya. Lagi setoran gitu. Dia salah baca. Harusnya dibaca panjang, dibaca pendek. Saya bilang, coba uh, diulang. Bacanya, Walakad atainaka. Harusnya benar gitu. Dia baca, Walakad atainaka sab'an minal matani wal-Quran azim Diulang. Walakad atainaka. Saya bilang salah, yang benar gimana Ustaz? Walaqad atainaka sab'an minal matani walquranal azim. Dia bilang, "Ustaz salah. Nih Quran saya tuh, pulang enggak percaya." Bandingin dengan ayat-ayat lain, ternyata Quran itu yang salah. Saya suka menemukan cetakannya itu. yang salah gitu. Iya, cetakannya seperti itu Saya bilang, "Kebetulan saya punya teman-teman di apa, lembaga pentas quran saya laporan waktu itu. Coba tolong periksa Quran cetakan ini, itu ada yang salah." oh terima kasih nah, ter, nah sekarang Departemen Agama pun merekrut orang-orang yang hafal Al-Quran eh, secara khusus dijadikan eh, PNS untuk memeriksa Quran-Quran cetakan cetakan yang ada di Indonesia ini Itu sebab apa? percetakan sekarang sudah banyak yang bahaya lagi, saya pernah di Bandung itu, ada seorang datang ke saya, dia bilang dia termasuk orang yang mentasi Al-Quran saya tes bacaan Al-Qurannya Ya Allah, yang kayak begini Mementasi Al-Quran, bacanya aja gak bener Gimana meriksanya Saya bilang gitu Oh ini mah unsur bisnis katanya gitu, Tapi saya bilang, sekarang begini Ya sudah terjadi Terjadilah, sekarang Anda harus belajar Al-Quran Sungguh-sungguh Akhirnya dia belajar terus Dan Alhamdulillah Pemerintah kita pun sekarang sudah mulai Peduli kepada orang-orang yang hafal Al-Quran Baik Ustaz, kesimpulan terakhir singkat Uh, untuk kita hmm. yang sedang ingin ketika menyaksikan acara ini mungkin pemirsa timbullah satu hasrat keinginan buat menghafal Al-Qur'an hmm. bisa diberikan satu kisi-kisi yang yang cepat untuk yeah. bisa menghafal simpulan simpulan yang pertama adalah uh, Al-Qur'an adalah uh, kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya hmm. dia memiliki istimewaan siapapun yang ingin menghafal Al-Qur'an maka dia bisa insya Allah menghafalnya kedua uh, kalau kita gak bisa Usahakan anak kita hafal Al-Quran Caranya dari sekarang kita rajin-rajin Baca Al-Quran Terus bergaul dengan Al-Quran Kenapa? Karena Kalau kita bergaul dengan Siapapun kita pasti terpengaruh Tapi kalau kita bergaul dengan Al-Quran Insya Allah kita ketularan al -Quran. Amin. Dan anak, kalau kita gak hafal Al-Quran Insya Allah anaknya akan hafal nah, dan ketiga juga jangan lupa kita bersedekah kita kita bersolakoh mungkin bagi ibu yang sedang proses hamil sekarang ini saatnya kita membuktikan apakah betul proses ini bisa dilakukan dan semoga dengan keikhlasan dan kemohon yang tinggi dalam sadaqah, kita bisa mewujudkan segala cita-cita kita, hmm. salah satu di antaranya menghafal Al-Quran. Demikian kajian-kajian kita di pagi yang sangat indah ini. Mohon maaf lahir dan batin, insyaAllah kita jumpa lagi besok Rabu jam setengah lima sampai setengah enam, tetap di nikmatnya sedekah. Dan bagi pemirsa, jangan tinggalkan tempat dulu, Karena setelah ini ada lintas pagi. Bilahi topik Hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.